hadirin y ม n ี mulia m a r i l a h kita menyimak mau i ่มีเก a ย a ติทุกท่ a นท่านผู้ชมที่มีเกียรติท่านผู้ k มที่มีเกียรติท่านผู้ชมที่มีเกียรติท่านผู้ชมที่มีเกียรติท่านผู้ชมที่มีเกียรติท่า بسم الله وحده ر ا ا م ن يهده الله فلا مضلل ه وما يدل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم وبارك و ت ر ح م و ت ح ن ن ع لابدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه داهم ب ع د حضرات العفاد ل س ا د ة ا ل أ ل م ا ء والمشايخ ع ل ع ز ي ء وفي المقدمة صاحب الفضيلة ش ي ف و بسنترين الرسالة كي هي ج محمد معروف و ش أ ح ك ي طب بسنترين السيدة الكريمة aina-aina ilmardiyah d i m ah a i z u uh h a n ที่เคารพและที่ผมเ a ารพที่นักที่มา a ด a เฉพาะ a ากประเทศเพ a ่อนบ้านท a านท่าน a ่า a r a าน u ่ u us us at, bu, ak, ian, a r a ่าน a ่า a ท t า r a s a นท่า a ท่า a ท่าน s ่านท่าน n ่ a นท r าน a ่านท p า r ท่านท a านท่า a n ่ r i ท่า a ท a าน a ่านท e านท่านท่านท่านท่าน r ่านท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 dalam rangka haul dan khataman mudah-mudahan berkumpul kita di tempat yang baik dalam rangka yang baik dengan niat yang baik ini mendapat ridha dari Allah Ta'ala barokah ah dan manfaat f i d dini wa d ah. u n y a wal akhirah ibu-ibu dan bapak sekalian mohon maaf saya duduk bukan karena iri dengan s a m p e a n semua tapi karena saya mungkin terpengaruh dengan tren masa sekarang di mana orang banyak suka kursi jadi saya k e p e n g i n nyobain gitu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 Kalau h o l kok cengengesan artinya ya kuale udle karena ini mengenang para ulama masayeh pesantren luhur lerboyo ini yang sudah s u m a r e n sehingga kita harus prihatin sementara acara kataman h s y u k u r a n ini harus bergembira karena m e n s y u ah, k u r i r e s t asi ท a i ยัง a ั a ได้ a าเปยดีนี้ว่าเกี่ม่่ายัง1ต s a งระหะตินทุ้่ะยัง1ต i อ a บ่มีรั n ดิบาร a คัน a ่ดี1แต่ที่มองดูครีอาทีฟนะผงาซูร์ของดังศานจัดนี้ผมเชื่อนี้ไม่่่่่่่่่ d ่่่่่่่่่่่ karena memang kehidupan kita dan tolabul ilmi kita itu dibatasi dari mulai belajar sampai b a f a t i n a l m a h d i ilalahdi mungkin ada yang berpikir kenapa kok r a s u l u l l a h sawallahu alaiwasalam yang diperingati bukan wafatnya tapi kelahirannya. Sementara kiai-kiai yang diperingati bukan hari lahirnya tapi hari wafatnya. Atau mungkin tidak ada yang berpikir kesana karena orang Indonesia memang sudah lama tidak berpikir. Kalau kita pikirkan.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 Karena pengalaman menunjukkan banyak sekali kiai yang asalnya h e b a t h i b a t h i b a t h i b a t sudah mendekati wali n g o b o s <laughs> Banyak kiai yang sudah kita puja-puja sebagai almukarom dan yang luar biasa tiba-tiba tidak tahan melihat godaan duniawi. Dan tidak pantas lagi kita sebut. Sehingga kita harus tunggu sampai tutup. Kalau misalnya seperti Kyai Abdul Karim, Kyai Mazuki, Kyai m a h r u s sampai dengan wafat beliau, beliau mencurahkan, mewakafkan dirinya untuk masyarakat, untuk umat. และ a ั่นก a ได้ร um ับการพิ a ูจน์มาจนถึงวันที่เขาเสียชี t ิตดังนั้นเราจึงควรระลึกถึงเ u a เ a ื่อเป็นตัว h ย่างให้กับ u วกเราทุกคนเพราะน t i mantimanti itu pesan-pesan pada ล a y a jangan s ้ k a l i k a l i t e r l a ว u memuji mengkultuskan orang yang masih hidup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 kok ditepukin s Jadi h a l ini memperingati beliau-beliau bel yang telah terbukti selama hidupnya mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan h a l begini di samping kita harus perihatin p r i h a t i n yang pertama yang khusus untuk diri kita sendiri. Dalam acara call kita harus berpikir, sekarang saya menghali, nanti saya dihali apa enggak? Apakah nanti saya seperti ayam kelindas mobil gitu aja? Orang k e k e r sebentar terus sudah? Ataukah orang akan menghali setiap tahun? i n uh ่คื a ค i า a กั a วลที่ u นึ่งความกังวลที่ n s งเกี่ a วกับคำพูดข n ง a าสดาข a งเราซึ่งกล l าวว a าอินนั a ลลอฮฺอาลัย i ั้งท l ่ได้ a ับการศึกษาจาก a ู้ทรง a ั n ญาแต่ไม่ได้รับการศึกษาจากผู้ที่มีความรู้สูงสุด ว إ าอ ا นนาม ي ي อันท้าซ ل อูหูบิคับดิลอัลลามะฟาอิลามยับก็ว่าฟิริบ ى ฮ์รัดินบาอิล ر มยุบกี้ว่าอิลามยับก็อัลิมุนว่าฟิริวัยตินบาอิลามยุบกี้อัลิมันอิตตะขะด م นนัสูรูอุ ل ันจุฮัลังฟาสุอิ ل ู s a b d a Rasulullah ini mudah-mudahan belum sampai sekarang ini. Jadi Allah Taala itu tradisinya mengambil ilmunya tidak didodosi dari dadanya orang alim, ilmunya kayak Abdul Karim diambil. ilmunya k i a Mahzuki diambil ilmunya Kiai m a h z u di k diambil dari dadanya, tidak tapi tradisi Allah adalah b i q o b d i l Ulama dengan mengambil sekaligus orang alim itu sendiri Kiai Abdul Karim diambil dengan ilmunya k i Mahzuki diambil seilmunya ilmu k i m a h z u k diambil b e s e r t a Kiai m a h r u n y a sampai nanti kalau sudah tidak ada orang alim lagi คนๆจะถามเข p าไปที่ผ oh ู้นำผู้นำ l ี่โง่ฟาซุอิ a ูฟาอัฟต์าล์ดั o นั้นคน a ง่จะพูดฟ a ตวาอย่างไรก็ต a มฟ e ดัลูเศษศ l ตรู e องพวกเข e ฟาด a ล a และทำให้พวกเขาห a งทางคุณ a ามา a ถส a งเกตได้ต g นนี้ t ดยเฉ a า a ในช่วงเ l ือนรอ a d a n banyak k ี้ i t น b a n di televisi itu mereka ditanya apa saja bisa menjawab a ้ a saja karena n g a w u อัฟทาว a ิโกยริอิลมินพวกเขาบ a ิวารแต่ a ม a มีความรู้แล้วพวกเขาผ a ดพลาดและ e s a t ้ผ n ดพลาดถ้าพว a เขาผิด e ลาดเองก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที a n ำ เราเป็นห่วงผู i ร่ายอ k ตุรรษที k เหมือนกับอับดุ a ค a ร a มคุณมาซุกีคุณมาครุสไม่มีแล้วคุณฟากี a ์อ a หม a มถูกเรียกโดยอัลล a ฮฺคุณฟุอัดฮ i ซิมถูกเรียกนั่นคือคนที่บงสอลอยๆแบบนั้นก็ถูก sama Tuhan sekarang anda mencari yang seperti Kyai Makros seperti mencari jarum di antara jerami ini hal kita harus perhatiin tapi sekaligus hari ini kita bersyukur karena ada tekad yang besar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 Sampai sekarang bahkan menteri-menterinya juga masih membebek apa yang digariskan oleh kolonialis Belanda mendikotomikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama ilmu umum dan ilmu agama yang aneh bin ajaib kita sendiri dari kalangan pesantren yang mempunyai kitab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 Ini yang umum SMP, SMA, perguruan tinggi. Akibatnya yang di SMP, SMA nggak ngerti a k h i r a t yang di madrasah dan pesantren nggak ngerti dunyong. Makanya jangan heran kalau banyak kiai yang dimain-maini sama ahli dunyong. Karena k y a i nya n d a k tahu dunia, i k h l a s saja, i k h l a s n y a n d a k taktis sama sekali. Ngelawan orang dunia, dilawan dengan khusnuz don, dengan i k h l a s yang tidak taktis, yang sudah, Allahu Akbar empat kali. Kita jadi terseplit menjadi dua. Terlepas dari sistem imamah di Iran Terlepas dari aliran siahnya Kiai-kiai di Iran Yang sering disebut ayatullah Itu tidak hanya bisa diajak bicara soal fakih Soal tafsir Soal hadis Tapi bisa diajak bicara soal politik Budaya Militer Dan seterusnya karena e n p a a k dia menggunakan patoan kitab kuning yang tidak membedakan agama dan umum tetapi fardu ain dan fardu kifayah saja anda boleh lihat di ikhya itu di sana Imam Ghazali juga tidak dikutumikan antara umum dan agama hanya fardu ain dan fardu kifayah berarti semuanya fardu tolabul ilmi พ a ริยดตุนอา a ักุลีมุสลิม i นมามุสลิมัดิน a าคิบะ nya kita tertinggal sangat jauh ฟังก์ชันฟ s งก a n b e ในชีว s ตก n รเป็นช g i ิและ n ป็นรัฐก็เราเป็น n ่ a นหนึ่งไม่ไ n ้ a ปร่ s a จัดก n รโร a เรียน32 a ีหรือมากกว่าน Seperti di pinggiran seolah-olah tidak ikut memiliki Indonesia, karena dalam apa-apa nantilah bagian dungos saja. Anda buka koran, koran apa saja? Buka bagian iklan, tidak ada. Dicari lowongan pekerjaan, dicari lulusan pesantren, tidak ada. Karena itu bagian akhirat itu, bukan bagian duniyo. Padahal kehidupan ini sejak o r d e baru paling tidak itu didominasi oleh kehidupan yang sangat-sangat duniawi, yang sangat materialistis. Saya kagum tadi beliau dari Jepang.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 Pemimpinnya agama di desa itu namanya m u d i n m u d i n saja di bawah sadarnya ini sudah materialistis. Kalau dia diundang orang kaya, tahlinya l seribu kali. Kalau dia undang oleh orang melarat cuma baca q u l h u lalu dungu. Seorang mu b a l e k habis dakwah mengajak f i s a b i l i l l a h pulang.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 saya terus teringat kok Muhammad bin Malik sudah m e n g a m a l k a n jauh ratusan yang tahun yang lalu kamu ptahri jahin wamalan m a n a h a t kok bisa m a n a h a t itu kan orang NO itu kamu ptahri jahin wamalan m a n a h a t hahaha i a i dulu ajaran Rasulullah s a l l a l l a h u Alaihi Wasallam yang masih dilanjutkan oleh pendahulu- pendahulu kita seperti Ky Abdul Karim g m a r u f m a s u k i m a h r u s kaya itu dari dalam bukan dari luar tapi sekarang coba s a m p e a n sebut siapa yang kaya dari dalam yang diantara kita. sekarang siapa diantara sekian banyaknya ini yang k ี a i s e k a l i pun yang berani menirukan doanya kanjeng rasul saw l l l l Alaihi a a h u a a a s l l m doanya kanjeng rasul bukan ijazahnya saya abdul kadir jailani saja bukan d, d o n um g a n n y a mbah dunglo kanjeng rasul dungo umatnya n d a k berani mengikutinya Allahumma ahlini miskinan wa amidni miskinan wa surni uh fi zumratil masakin berani? ya Allah berilah aku kehidupan miskin mati miskin kumpulkan aku bersama orang-orang miskin berani? berdoa begitu n gak ada yang berani, kenapa? karena kita tidak dalam posisi Rasulullah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 Karena, karena kita gak bisa dalam posisi memilih kita hidup sederhana n gak bisa tawakal n gak kuat sabar tidak makanya ya harus jadi kaya aja lah jadi kaya terutama ini santri-santri nanti kalau lulus sudah pulang kita di masyarakat Jangan cepat-cepat pasang pelang, kiai baru, ustazah, lulusan arisalah, salafi terpadu, bisa bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, terus pasang pelang jangan, jangan cepat-cepat buka dasar. นั่งท um ี่ um p a t ักจะพักทุบค่าตั a ไซดิ a อุมารท่าจ a วัดด u ขอ b ละอันตุสาววดูเบิกเบกัลละดูตัวตัวตัวต a วต a วตัวตัวตัวต e วตัวตัวตัวต a วตั a ตัวตัวตัวตัวตั e ตัวตัวตัวตั a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 ห anya orang yang tidak mau ditindas oleh siapapun kecuali Allah lah orang yang merdeka s a m p a i terserah mau ahli bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang silahkan tapi tanamkan ini di dada anak-anak sekalian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 Arisalah menjawab. Tidak mau lagi didikotomikan. Kamu harus belajar ini saja, ini saja. Itu umum um, jangan sentuh, tidak. Di sini ada bahasa asing dipentingkan. Dan nanti santri-santri ini tidak hanya kenal Saudi Arabia tok. tapi kenal Jepang di Jepang juga ada tokoh-tokoh ok agama Islamnya meskipun saya belum pernah ke Jepang saya tahu di Amerika juga ada tokoh dan satu hal saya sudah pernah ke Eropa dan ini suatu takdir semata-mata Karena kalau dibayangkan saya itu hanya mondo k tak dan betul-betul santri kendilen. Saya nyantri itu di Lirboyo yang pada waktu itu masih sangat-sangat kolot lah. m o c o k orang aja n d a k boleh, m a c o majalah n d a k boleh, jok galbalan g a k boleh, selananan g d a k boleh. Sekarang gus e i t r i s desinan bareng. Saya t d a k pernah sekolah formal, n d a k pernah. Saya hanya di pondok Lilboyo, pondok k r a p y a dan pondoknya ya saya sendiri, dan g d a k pernah sekolah. Betul-betul santri kendilen. Kok saya kok tiba-tiba diundang ke Jerman, k mungkin orang sana yang gila ya. Saya di sana itu hanya disuruh baca sair, itu kan gila itu. Jauh-jauh diongkosi mau mo d i k o n c o sair. Ya saya ya meskipun nggak ngerti cara Jerman ya mau m a co sair gitu aja. Bisa lihat Eropa. Ketika saya mau berangkat ke Eropa. saya itu gundah sekali pikiran saya gundah wah saya ini pada waktu itu ramadhan puasa puasa kok mau pergi ke negaranya orang k a f i r ini gimana nanti sembayang h saya bagaimana puasa saya bagaimana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 Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tertib di sana, bersih, jalan bersih seperti dipel terus e i a n a jalan sampah tidak ada, bersih sekali. Padahal tidak ada satupun tulisan a n n a s a t u Min Al-Iman tidak ada. ดีสี่นี้ทุกสแตะพาราเดทวิสันอานาจอบาตุมิน a ลิมานมัสซิส์ดิท a ร์จ์มักคานภาษ a อินโดน a เซียบ่าวคว a ม i ะอาดนี้ทุกข์อัลลั a ์มั a ย่ a อัลลอฮ์ก็ยังกุน i ดิสปิลินนี้พัดดัลเมื่อกา a ก็ไม่สลัด a ่าหรือคนอิสลามดิสปิลินทั้งฟันต์ a ์คานาเดียดิสปิลินได้ยารินมูลา tahun sudah salat koktet s o n c a h s h l a t suboh lentur cultur 漢 ns blond j u a j a u Nereka itu disiplinnya luar biasa jam setengah d u malam sepi jalan perpatan e m itu saya mau n y a b r a n g tidak ada mobil lewat nggak ada saya mau nyebrang itu kok saya lihat kok banyak orang disini kok pada berdiri nggak nyebrang Kenapa orang-orang pada pada nyebrang? Ternyata di sana ada gambar orang berdiri merah. Artinya orang nyebrang tidak boleh. Nanti kalau sudah hijau baru boleh. Tapi pikir saya, dong sepi nggak a y a k gini aja kok? Saya sudah ingin Melayu saja ya. Tidak sabar, dingin waktu itu. Dinginnya begini kok berdiri di trotoar nggak n y a b r a n g n y a b r a n g hanya nunggu hijunya. a gambar orang di sana. Saya sudah mau lari saja, karena kebiasaan di Indonesia kan tidak urusan itu. Ada mobil banyak aja nyabrang, apalagi t a k ada mobil. Tapi saya malu, malu tidak kepada orang-orang, kepada anjingnya orang kafir ini. Ada anjing itu begini aja, juga nggak mau jalan.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 p j k a n y a sih sana ya, p j k a n y a ada janji jam 6 persis. Saya datang ke stasiun jam 6.1 m e n i t ke Pancal, saya ke Pancal kereta sudah jalan hanya satu menit. Kalau di sini sudah diumumkan di speaker. para penumpang harap lekas naik kereta akan segera berangkat para pengantar harap lekas turun itu bunyi terus sampai satu jam gak um. an n gak g jalan-jalan kereannya penghormatannya terhadap hukum jangankan nabrak orang nabrak pohon saja orang kena tilang dia harus mengganti keparahan pohon ini ketabrak mobil itu sampai seberapa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 apa yang sholat terus tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah, atau yang melaksanakan ajaran Rasulullah tapi tidak salat seperti mereka ini, ini akibat itu tadi diiris-irisnya, ini agomo, ini tidak, ini ini, ini, ini tidak, akhirnya Kita anggap bongsor apa namanya urusan disiplin, urusan d u n y a urusan kebersihan. Karena itu bongsor kebersihan ndak ada nahw s o r o b n y a d u n y a Soal penghargaan kepada manusia urusan dunia. Soal kebangsaan d u n y a Akhirnya Kiai s a k i Kiai. Kiai itu kasihan. mau apa-apa kan sulit karena sudah dikatakan ini kiai ini adalah ahli agama e n g g a k boleh deket-deket dengan dunia l a coba misalnya kiai Anwar ini n g e m p i t ayam ke pasar coba pasti orang ribut itu ini ada kiai kok n g e m p i t ayam lu kiai kok n g e m p i t ayam lu mau saya jual lu kiai kok menjual ayam ลูเหมือนมั่งพ u a y a m Kyai jual ayam ๊ว g ไก่ไม่ได้ฟูเล่ k ียายโคกดิคัตคิ5มารองดิค i ตคิ5นั่นน่ะซื้อกุ้งเร็งเบบีคดิปีกจัลั t ป r าสติริบบูทุระคียายโคก g ารองดิปีกจัลันอะป้ a ลากี้คียายบริโภ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 Saya diperiksa. Unda, oh, ini tehhatian a k a n a k Kesampaian itu ada lagi dokternya s e n d i r i Rupanya orang Islam di Indonesia juga terpengaruh dengan tren modernisasi ini. Jadi orang Islam pun sekarang model takhasus. Ada yang spesialisasi salat tok. Ya sembayang, h pokoknya sudah sembayang h sudah merasa Islam lah. Ada yang spesialisasi haji. พอก็เน a ่ t ถ้าเราได้ข้าศึก n ์ a n จะ n ป็นเร a ่องท a ่ดี s ok a n ถ a าเ a s ได้ข d าศึกย์ก็จ t a ป็นเรื่องที่ a ีม maka saya kira a l i s กย a ก็จะเ akan menjawab nanti itu betul istilahnya terpadu jadi tidak lagi teriris-iris gitu. kita lalu menjadi orang yang sepotong-sepotong se itu. l a l u dikumpulkan baru jadi utuh tapi nanti kita menjadi orang yang utuh Kiai itu juga bisa ngimami sembahyang ngimami tahlil ya bisa diajak ngomong budaya ya jalan diajak ngomong bahasa mandarin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 Nanti cara Indonesia menjepangkan cara Jepang. Wah, jadi penterjemahnya banyak. Kiai n yang o m o n g aku h a r u p b g i n i saya akan begini, baru diterjemahkan bahasa Jepang. Orang Jepangnya kesel menunggu terjemahan t o itu. a p i lulusan Ahli Salah bisa langsung bicara bahasa Jepang. อาริกาโต้ <S aba> n อ bisa k a m บบนั้นเนาะเจอคนสิงหาได้ก็คั a เซี a คัมเ d ียนดังนั a นนั่นที่นี่ไม่มีแล้วที่ผมถาม a n กับคุณกุนงค์นี n ค k ณอันวาร์ a ็ a ป n นคนกุนงค์ถ้าเป็นนั่นนี่นั้นนี่ a ็ Bagaimana kok sampaian kok ber... Oh iya itu kan kita harus semuanya menguasai ini zaman globalisasi. Wah. Wow. <tik> Jadi mudah-mudahan ini nanti ya. yang menjawab. Jadi itu satu kritik saya terhadap pendidikan nasional. Kritik saya yang kedua.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 Gustur itu ketika di KPU oleh Ikatan Dokter Indonesia, i k h i n y a tertinggi 140. Pak Wiranto konon kabarnya 138, dua angka di bawah Gustur. Amin rais 109. Kapalnya gitu. Kalau orang itu ininya tinggi, wah.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 Bahasa Inggris 5,7, Biologi 3 4 4,01 sampai begitu, Matematikan nanti di bawah ada embel-embel talil bahasa Arabnya. Kalau di surat kayak NB, kelakuan baik itu bijinya tidak pakai angka, apalagi kok pakai koma, bijinya A, B, C.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 Saya sering memprovokasi yang mempunyai sekolah sendiri seperti pesantren-pesantren. Dan dan. Kenapa tidak bikin rapot sendiri? Misalnya ilmu b u m i tafsir, tawadu, tawakal, sabar. Jadi terpadu betul antara mental ini dan ini.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 Daripada pandai tidak bermental. Kalau orang bodoh mencuri, itu gampang tangkap tangkapannya, gampang memasukkannya penjara. Dia mencuri bawa linggis, t o l a n g tolong, gampang kelihatan o h itu nyuri itu. Dapat ayam satu, cekal cek, dok masuk penjara. Tapi kalau orang itu pinter, dia tidak bawa linggis, cuma tanda tangan. Cek, cek, cek. ไม่ได้เพียงพิเศ i สัตว์พิเศษส n ตว์อินโด i ีเซียเลยมันมีลี้ยตันมันจิ a ิ a u จิจิจิจิจิจิ k ิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจ t จิจิจิจิจิ t a จิจิจิจ e จิจิจิจิจ r จิจิจิ i ิจิจิ a ิจิจิจิจ a จิจิจิจิจิจิจิจิจิจ e จิจ n จิจิ a ิจิจิจิจิจิจิจิจิจิ s e จิจิจิจิจิจิจิจิจิ Nyai Aina Aina Aina Ulmardiyah um Bikin rapor t sendiri Yang sekolahnya sendiri aja lah. Jadi jatuhkan satu Tafsir Tawaduk h a t i s Sobar Rahmah Jadi itu menyatu Dan guru bisa kok Buktinya bisa membici B, C, D kok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 anak dikasih informasi kola ah muhammadun in, h w a k mumaliki wa alil huril kiromil barorah sudah apal alfiah y langsung dikasih informasi bismillahirrahmanirrahim a l h a m d u l i l l a h i r r a h m a n i l a h i m minaljin natiwan nas apal koran tapi apakah kelakuannya kelakuan q u r a n itu bukan urusan pengajaran itu urusan pendidikan talbiah yang bisa merubah sikap perilaku orang adalah p ah, e nah, ah n ีกันทัลพิยาไม่ใช่การสอนแล้ a ถ a าแค่กา l a อน u ็อคเลย a ู a ม a น a ูกถูกถูกถูกถูกถูก a l a ถูกถูกถ g o ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถ i กถูกถูกถูกถ u t ถูกถูกถ a กถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถ a f ถูกถูกถูกถูก i ูกถูกถูกถู malah saya kasih ngilmu catur itu, saya main catur sama dia kalah terus saya. lah kalau cuma pengajaran k o so, k komputer s a y a lebih murah, nggak usah i n g g o n i anak s so. e k a a pinter sekali, bahasa Inggris tahu bahasa apa saja tahu komputer saya itu, tafsir bisa, hadis bisa, a k h o i t bisa. luar biasa. cuma ya itu saya duduk di bawah dia a n g k e r i a n g k r i terus di mejain, nggak punya sopan santun sama sekali. <tuk> karena apa yang masuk di memori dia tidak membuat dia menjadi orang yang santun, orang b e k a k a s begitu. lah apa bedanya manusia dengan b e k a k a s itu kalau memang hanya dikidungkan t o itu, tidak dididik.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 ให้แก่ s, ian, um. <S, <S ั a คมและประเทศของตนเขื่ a นนี้ผมขอโทษวะหลอุยวะฟิกุน่าอิล l มะฟิ i ิไควรุอิสลามอัลมุสลิ i ินไควรุอินโ a นีเซียว่าอินโ a l ีเซียนว่าอัสตั a l a ลลอฮฺอัลอาติมลิ a าลัค a มัลอาฟุ a ิงคุมว่าสัลลั a ุ a ะ a ัยคุม